Uh, Ustadz, pertanyaan saya, pekerja atau buruh saat perjanjian kontrak, apakah itu juga termasuk seperti halnya transaksi jual beli jasa, Ustadz, karena yang dilakukan bu, itu adalah menjual jasa. Kemudian, yang kedua, saat perjanjian kontrak tersebut, kita ditawarkan gaji per bulan sekian. Dan kita menyetujui, setelah berjalan beberapa tahun, kita merasakan gaji itu kurang dari ketetapan yang kita sepakati dari awal. Sekalipun yang ditetapkan itu adalah sudah di atas rupa minimum kabupaten. Kemudian bolehkah kita menuntut agar gaji itu dinaikkan? Apakah itu juga menjadi haknya karyawan? Apakah uh, kenaikan gaji itu dibolehkan dari itu menjadi halal bagi karyawan tersebut? Itu saja Ustaz. Saya sallallahu alaihi. Saya bisa kelahan Pak Tri dari Karawang. menanyakan pertama apakah kontrak kerja termasuk transaksi jual beli jasa iya ketika seorang pekerja atau buruh atau karyawan melakukan akad transaksi dengan pengguna jasanya maka ini termasuk bagian dari akad ijarah jual beli jasa anda menjual jasa anda mereka sebagai pembeli jasa anda maka persyaratan-persyaratan dalam akad ijar haruslah dipenuhi sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Di antaranya juga ini adalah rido, saling rido antara si pembeli dan penjual. Pertanyaan kedua, seorang yang menjadi sebuah karyawan di sebuah perusahaan dan di awal dia sudah rido dengan gaji yang eh, disepakati, tapi berselang beberapa tahun dia bekerja, eh, satu dan lain hal penyebab, inflasi dan lain-lain, atau berkurangnya mata uang, nilai mata uangnya, tukarnya, atau juga kebutuhan si pekerja ini yang menjadi bertambah. Dengan bertambahnya anggota keluarganya, bertambahnya kebutuhan dia. Ya. Apakah menjadi hak bagi karyawan ini untuk meminta kenaikan gaji ataukah tidak? Ya, Dalam kontrak, Biasanya kan dijelaskan sampai kapan kontrak Anda berlaku. Biasanya satu atau dua atau berapa tahun. Kalaupun tidak dijelaskan, ya maka hak Anda untuk meminta mundur diri dari perusahaan tersebut. Bila andai umpamanya gaji yang disepakati selama ini tidak mencukupi kalau tidak ada ketentuan waktu. Bila ada ketentuan waktu seperti kontrak setahun dua tahun, ya selama itu, ya selama itu anda wajib mematuhi apa yang telah disepakati dari awal dengan gaji sekirian. Ya. Tetapi meminta kenaikan gaji suatu hal yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Dibolehkan di dalam Islam untuk meminta kenaikan gaji berdasarkan umpamanya kebutuhan anda atau berdasarkan turunnya nilai tukar mata uang. Ya. Bila ini disepakati, bila umpamanya kontraknya, tidak ada ketentuan tahunnya, tapi kalau ada ketentuan tahunnya, gaji sekian dalam waktu kerja sekian. Ya. Maka di sini, ya, memang anda boleh meminta untuk kenaikan gaji, tapi bila tidak disetujui oleh pembeli jasa anda, anda harus patuh dengan perjanjian ini. Karena al-mu'minuna ala syurultihim, Orang-orang yang beriman tersebut, mereka mesti harus memenuhi perjanjian dan persyaratan yang mereka buat. Tapi dalam kontrak yang tidak terbatas waktunya, ya maka hak Anda untuk mengajukan minta kenaikan gaji? Bila tidak, ya, bila tidak diberikan, ya, maka hak Anda juga untuk meminta keluar dari perusahaan tersebut dan cari perusahaan yang bisa memberikan gaji yang lebih baik. Ya, tetapi tuntutan kenaikan gaji ini tentu dilakukan dengan cara cara-cara yang tidak menyebabkan kemudaratan bagi orang banyak dan bagi si pembeli dari jasa Anda tersebut. Ya, ajukan dengan cara yang baik dengan surat sendiri ya dan saya kira juga ada peraturannya setelah sekian tahun bekerja dan melihat kenaikan karirnya dan kegesitannya, ya dia akan dapat menaiki posisi-posisi selanjutnya. Bila itu pun tidak cukup, ya memang menjadi hak dia untuk mengajukan, tapi apakah ya, dia harus umpamanya setuju atau memaksakan kandaknya, ini tidak boleh. Memaksakan kandaknya, bila tidak menyetujui dan gajinya sudah ada, ya, tinggal anda untuk meminta resign atau meminta berhenti dengan cara yang baik. أبي